Halaman 24. Kita akan membahas waktu-waktu sholat wajib. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi pagi bahwa ikhoms sholat, yukimu nasholat, dan yusallun. Ada bedanya Kalau yusallun Sholat gitu aja Ada kalanya Tidak sempurna Tapi kalau yuki munas sholat Itu sholat yang sempurna Itulah yang Mendapatkan Keutamaan-keutamaan Kefadolan-kefadolan Dari sholat kalau sholat tidak sempurna, paling tidak itu hanya menggugurkan kewajiban. Tidak ada keutamaannya. Dalam program ikomut Sholat yang saya tulis ini, kita membahas hal-hal penting untuk memastikan bahwa sholat kita itu sempurna. Sehingga kita terbolong Allah di na yuki Saking pentingnya ikomu solah ini yuki mu Ini juga masuk dalam doa Nabi Ibrahim. Jadi mukimat salah, wamilriyati. Ya Allah jadikanlah saya mukimat salah orang yang menegakkan sholat dan anak turun saya kata Nabi Ibrahim maka di Romawi pertama tadi kita membahas pentingnya pengurusan sholat dan lain-lain sekarang kita akan bahas waktu-waktu sholat apa tujuan dari materi ini dalil-dalil seputar waktu sholat ini santri atau jamaah mengerti awal dan akhir waktu bagi tiap-tiap solat waktu itu supaya mengerti awalnya waktu seperti apa, akhirnya waktu seperti apa. Kemudian yang kedua memahami bahwa salat menjadi wajib dikerjakan ketika sudah masuk waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktunya, hukumnya sudah wajib. Kalau sengaja meninggalkan Bisa kafir nah, Menunda-nunda karena males Bisa fawailul Ilmusallim Kalau ada orang mati Sudah masuk waktu sholat Dia belum sholat Karena Tafrit wal ifrod Males misalkan wala Itu punya utang Sampai di sisi Allah Nabi menyebutkan sholat yang paling baik itu adalah sholat yang di awal waktu. Salah satu hikmahnya begitu, kalau sampai mati dia mendapatkan apa namanya? Eh tidak mendapatkan pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Orang head ketika sudah masuk waktu. masuk waktu, misalkan 10 menit terus dia head berarti dia terhitung punya punya utang sholat jam setengah 12 misalkan, sudah adzan duhur berarti mulai setengah 12 wanita ini sudah karena sudah masuk waktu dia berkwajiban sona dia tunda-tunda sampai jam 1 terus head kan enggak boleh salat berarti dia punya utang salat makanya ini hati-hati ini perlunya mengerti awal dan akhirnya waktu banyak wanita disiksa oleh Allah gara-gara meremehkan bab salat tidak hati-hati ya kemungkinannya di antaranya itu head dia perasaannya Gak punya hutang, ternyata di sisi Allah dia punya punya hutang sholat. Nah, itu pentingnya mengenali waktu ini. Terus memahami bahwa eh, berusaha sholat di awal waktu dan tidak menunda sholat sampai di luar waktunya. Jadi, kalau ngerti waktu itu, oh, awalnya segini, jam segini. Nah, dia berusaha sholat di awal waktu. Kalau ngerti dalil-dalil ini. Terus memahami bahwa tidak ada kemurahan menunda sholat dalam keadaan apapun. Menunda sampai di luar waktu keadaan apapun. Keadaan sakit, perang, genting. Genting itu apa? Ya keadaan yang gawat. awat darurat, nggak boleh. Kemudian nanti uh, dalil-dalil seputar waktu sholat. Dalilnya yang panjang bisa dibaca sendiri nanti sudah ada maknanya. Namun di sini sudah diringkas ini dalam tampil ini. Sholat zuhur waktu awal, tuh, saran perhatian. ketika matahari tergelincir ke arah barat. Jadi kalau sudah lurus di tengah, tergelincir sedikit itu sudah masuk awal waktu. Akhir, akhir waktu akhir ketika bayangan ketika bayangan panjangnya sama dengan bendanya. Ketika bayangan ketika panjangnya bayangan sama dengan bendanya pola paham kan? Jadi kalau naruh benda, misalkan tingginya satu meter, bayangannya nanti di samban garis di situ, terus bendanya di dirobohkan. Kalau sudah pas, berarti itu sudah akhir waktu tuhur. Ya, sekarang ini biasanya kita menjaga no siapa muzin terserah muadzin ya. ya terlambat ya terlambat muadnya cepat ya cepat nah, mestinya orang iman harus memperhatikan ini walaupun sudah ada hitungan waktu dilihat dulu Kediri itu saya bikin begitu muadzin harus sama harus mau taman jangan hanya patokan pada jam buktikan jam ini benar nggak sudah terkelincir matahari suruh naik kok beberapa hari nanti beberapa bulan dicek lagi kalau bisa per minggu dicek minggu dua minggu dicek bukan menjaga no waktu aja sehingga di kediri itu pondok kita itu menjadi apa namanya semacam uh, panutan kalau pondok kita udah azan orang luar baru per hmm. hmm. hmm. jadi dilihat diukur diukur hmm. Hmm. Hmm. Hmm. atau dilihat uh, tanggalan itu jam berapa terus dibuktikan buktikan kan, kan mudahnya nyare Tongket dan perrengan apa -apa. Coba Asar awal waktu Ketika bayangan Panjangnya Sama dengan bendanya Bayangan itu Sama dengan bendanya Berarti akhir waktu asar Sudah adalah waktu Akhir waktu zuhur Awal waktu asar Kumpul Kalau akhir waktu asar ketika panjangnya bayangan dua kali lipat bendanya. Yaitu sebelum sinar matahari ke kuning-kuningan. Sebelum sinar matahari menguning masih bentar ki terak. Ki pote, masih putih. Kalau sudah menguning itu sudah waktu ikrah, waktu makruh. Kalau sampai mendekati matahari terbenam salatul munafiq. Kalau tiap hari. Kalau tiap hari. Kalau sudah ke kuning-kuningan itu sudah waktu? Ya, su boleh tapi sudah sudah mulai dibenci waktunya sudah. Kalau yang mutlak yang mendekati matahari terbenam itu kebiasaan orang munafik. Nanti di dalam dalil-dalil dijelaskan. maghrib ketika matahari betul-betul terbenam kalau sudah betul-betul tidak -betul kelihatan, terbenam betul, lah itu maghrib hilangnya, waktu akhir hilangnya mega merah lihat saja bagian barat sana, kalau sudah tidak ada udah gelap total enggak ada merah-merah itu, mega merah berarti sudah Isya Isya hilangnya mega merah, gelap di langit Sudah merata. Sampai separuh malam. Nisful lain. Nisful lain. Berarti di luar separuh malam. Sudah bukan waktunya isya. Itu sudah bukan ada. Tapi kodoh. Bukan adaan tapi koboan Enggak usah banyak soleh lah ya. Banyak nah, istilahnya. Bersambayar. Subuh matahari. hah mulai terbit fajar sotik salah itu. kok matahari gimana, mulai terbit fajar sotik sampai menjelang matahari terbit mulai hadisnya ini hadisnya untuk tabel ini ya ini hadisnya rohun nasai, kita baca cepat Karena sudah ada maknanya di bawahnya. Kala-kala Rasulullah SAW. Hadha Jibril AS. Ja'akum. Yu'allimukum dinakum. Mengajari agama kamu. As-salat subha. Yaitu. Hina salat al-fajru. Ketika telah terbit. Apa fajar. As-salat zuhra. Hina zahatis syamsu. Ketika tergelincir. Matahari. Ini awal waktu ini. As-salat al-asra. Inara az-zillā mislahu ketika Jibril melihat naungan itu seperti bendanya. Tumaṣṣalla al-maghrib hinābarat as-syamsu ketika matahari terbenam. Wa halla boleh sudah halal berbuka. Tumaṣṣalla al-ishā' inadhāhabat ṣafaqul-layl ketika hilang pergi mega merahnya malam. summa ja'alul ghad besok besoknya maka malaikat jibril besoknya datang fashalla bihi as-subha hina asfarqalilan ketika sudah kuning sedikit artinya sudah agak terang tapi sebelum matahari terbit summa shalla bi dzuhra hina kana mislah ketika naungan seperti bendanya summa shalan ashra hina kana dzillu Naungan seperti dua kali lipatnya benda. Suma sholat maghrib bi waktin wahid. Nah ini. Kemudian Nabi sholat maghrib. Eh, Malaikat jibril sholat maghrib. Waktunya sama dengan kemarin. Ketika terbenam itu langsung sholat. Jadi dua hari Malaikat jibril itu terbenam langsung sholat. Ini yang diperhatikan di Masjidil Haram. Puasa, enggak puasa itu maghrib itu. enggak lama setelah azan lima menit, enam menit, tujuh menit kira-kira lewat Karena itu waktu yang paling bagus ada ulama yang berpegangan maghrib itu waktunya satu yaitu terbenam langsung salat untuk salatnya itu. Wa hallafitrasa tsumma shallal isha'ina daba Kemudian salat isya ketika pergi Sesaat dari waktu malam maksudnya agak malam. Nah, dalam hadis ini summaqala ma baina salat amsi wa salat Ini yang diperhatikan di Mekah. Jadi isya juga tidak terlalu malam. Sa'atun, lahabba sa'atun min al-laili. Ya jeddah dengan maghrib kadang Satu jam, satu jam setengah seperti di sini. Untuk melengkapi tabel itu Hadis kedua coba Sama kita ambil tambahannya Wal maghriba hina kana kubaila Wuyi bubatis syafaq Maghrib Ini di hari kedua ini <tuh> Ketika ada Kubaila wuyubatis syafaq sedik sebentar sebelum terbenamnya mega merah nah, jadi waktu akhir maghrib sebentar sebelum terbenamnya mega merah maksudnya habis sholat maghrib tuh nggak lama mega merahnya hilang berarti waktu akhirin kalau abdullah ura lain ini awal ini menurut abdullah bin haris Aku diperlihatkan. Fil isya. Dalam Menurut saya. Itu se sepertiga malam. Jadi hadis pertama tadi kan. Sa'atun minan layli. Itu prakteknya. Sulusul layli. Sulusul layli awal. Kurang lebihnya. Sepertiga yang awal lah. Bukan yang akhir. Kemudian hadis berikutnya. Itu. Wa waktul isya'i. di garis bawah aja, ini untuk melengkapi tabel di depan. Waktu isya'i malam yantasif al-laylu. Waktu Isya itu selagi belum separuh, apa laylu malam? Waktu sub'i malam tadlu'i syamsu. Selagi belum terbit, apa matahari. Jadi. hadis terakhir ini namanya waktud darurah bukan setiap hari hadis terakhir ini man adra karokatan min salatil asri qobla antawi basyamsu siapa yang menjumpai satu rokaat dari sholat asr sebelum matahari terbenam, berarti tiga rokaatnya matahari sudah terbenam sudah waktunya maghrib kan Awal rokaatan min al atau menjumpai satu rokaat dari subuh khablathul isyamsi sebelum terbitnya matahari. Berarti satu rokaat berikutnya matahari sudah terbit. Fakot adroka oleh Allah, oleh Nabi dihukumi fakot adroka. Berarti dia menjumpai waktu, tapi bukan tiap hari. Nampaknya. Jadi namanya waktu darurah waktu yang darurat insidentil mungkin karena uh, cuma apek sekali ketiduran tapi tidak tiap hari atau sakit mungkin kalau tiap hari begitu itu ciri-cirinya sholatnya orang menasih hadis terakhir melengkapi ya waktu sholatil maghrib Idza ghabat asyamsu malam yaskut asy waktunya coba di ujung halaman 28 wa waqtu shalatil maghrib idza ghabat terbenam matahari malamnya yaskut selagi belum jatuh terbenam hilang apa asy-syafaq naik ke merah wa waqtu isra ila laili ini hadis muslim ini di kutubu sidah ada yang salah paham sulusul layli yang di depan itu di mana? sepertiga malam yang akhir, keliru maknanya ini sulusul yang arti nasa'i itu sulusul layli al-awal itu menerangkan hina zahabah saatun minal layli ya berarti satu malam dibagi tiga ya orang lebih jam sembilan, jam sepuluh itu Makanya, kalau atmah di atasnya itu lagi. akan malam lagi. Atamah. <tuh> nah, kalau waktu awalnya, yaitu ketika syafat hilang. Waktu awal Isya. Khusus untuk Isya, Atamah lebih baik. Tapi sholat yang lain, awal waktu, lebih baik. Nomor dua, sholat wajib dikerjakan di setelah waktunya masuk, setelah masuk waktunya. Jika mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Belum waktunya sama dengan orang berbuka belum terbenam, tak tahu. Telinya al muminin kitaban Sholat itu adalah kewajiban bagi orang iman. Ada. adalah kewajiban kitaban kewajiban maukutan yang ditentukan waktunya. Yang ketiga, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dalam keadaan apapun harus tepat dalam dalam waktunya. Seperti keadaan genting, perang, atau sakit selagi nyawa di kandung badan dan masih sadar harus sholat tidak ada kemurahan. Sholat tetap wajib dikerjakan pada waktunya walaupun ketika perang berkecamuk nah ini dalilnya surat An-Nisa namanya sholat khauf cara-caranya sudah silahkan dibaca sendiri itu menunjukkan Allah tetap mewajibkan sholat ketika perang saking wajibnya sholat itu tetap pada waktu kemudian hadis halaman 30 <tuh> ini menceritakan Nabi pernah sholat asar itu sampai matahari terbenam berarti kan di luar waktu itu. itu ketika perang ahzab ketika perang ahzab itu ketika Madinah dikepung namanya perang kondak oleh ribuan bala tentara gabungan multinasional dihujani panah dan lain-lain, untungnya nggak bisa masuk karena Madinah apa namanya gerbang kematian itu di khasik marit, kata nabi, wala Rasulullah SAW telah menyibukkan mereka kafir pada kita dari salat yang tengah salat asar hatta abad sehingga nginep, maksudnya terbenam, obasan sumatera hari, malah Allahumma rabbana semoga Allah memenuhi kuburan mereka api atau rumahnya atau apa perutnya Nabi ini kan marah mendoakan jelek menunjukkan Nabi merasa salah karena sholat asar setelah terbenam tapi yang bikin penyebabnya itu siapa penyebabnya orang kafir mereka mau menyerang mereka manah dan lain-lain menunjukkan nabi itu sangat sangat menyesal sangat marah karena gara-gara mereka salat di awan di luar waktu sekarang kalau yang bikin salat di luar waktu itu tv-nya atau bolanya kira-kira berani nggak mendoakan seperti ini atau tv-nya dibakar Saking pentingnya sholat asar. Itu kalau kita ambil saking pentingnya sholat di dalam waktu. Nggak boleh di luar waktu. <tuh> Kemudian hadis berikutnya yaitu cara-cara sholat sholat, auf, sholat ketika perang. Langsung dari hadis muslim. B. Sholat tetap wajib dikerjakan pada waktunya walaupun sedang sakit. Ini Dalam hadis ini diterangkan, khabar Nabi bawasir pasal Nabi aku kena penyakit amben, terus aku nanya solatnya bagaimana Nisam? Kalau Nabi solli kau iman, fa'ilam tasri, fa'kauitan walatasi, fa'alajambin. Tak boleh nunda solat. Kalau kamu sudah waktu solat, harus solat. Kalau mampu berdiri berdiri, tak mampu ya duduk, tak mampu ya tiduran, harus solat. hadis berikutnya yang saya ceritakan kemarin bahwa Nabi sakit parah itu sampai apa ini, semaput pulak balik, saya terangkan ini sisa lista, eh, ini sakit Nabi yang terakhir ini Nabi mewakilkan kepada Abu Bakar untuk ngimami, karena Nabi sudah jelas, merasa tidak mampu. Terus, waqarajan Nabi, asallah Abu Bakar, salat, waqarajan Nabi, salallahu salam, yuhada bainar rojulaini. Dah, apa, Abu Bakar dah mulai, terus Nabi, semaput bolak-balik, terus terasa ringan itu, terus minta digandeng Yuhada bainar rojulaini. digandeng ini antara dua laki-laki. Kan anduru ila ilahiya kudu biri jelasilah sampai nyarat nyarat kakinya nabi itu itu menunjukkan apa pentingnya solat dalam waktu. Terus hadis berikutnya, raih itu nabi asalallah misalni mutarobian sakit itulah Nabi tetap solat walaupun dengan bersila hadis terakhir. itu melengkapi nabi nyambangi orang sakit terus nabi melihat dia sholat di atas bantal faa khodah fa biha. diambil di, al, dipindahkan oleh nabi terus nabi faa khodah mudan li dia ngambil eh orang itu ngambil lagi sebatang kayu Untuk dia gunakan solat. Fakohdal, fakromati. Fakola soli alal arti. Solatlah di lantai kata Nabi. Ini stop tak? Jika kamu mampu, enggak usah dialasi bantal, enggak usah dialasi papan dan lain-lain. Solat di lantai, di tempat solat. Kalau kamu mampu, wa ilah faaumi imaan. Kalau kamu enggak mampu di lantai, ya udah. isyarahlah dengan isyarat wajah sujudaka akhfadha min ruk'in ketika kamu nunduk gini isyarah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu itu menunjukkan semua mengacu kepada pentingnya salat tepat waktu tidak ada alasan menunda empat mengerjakan salat di awal waktunya adalah paling utamanya amal sholat di Allah waktu itu paling utamanya ayul amal amali afdal qala asolatu li awali waktiha ini bonus bagi yang menjaga sholat di awal waktu alaikum bizikri rabbikum wasallu sholatakum fi awali waktikum sholatlah Pada sholat kalian di awal waktu kalian. Hadis terakhir. Al-Waktul awal minas sholah. Iku Waktu-waktu yang awal dari sholat itu. Mendapat ridwanya Allah. Wal-Waktul akhir. Dan waktu yang akhir. Iku afwullah. Pengampunan Allah. Ya masih diampuni oleh Allah. Kekurangannya. Yang penting jangan sampai di luar waktu. Tapi yang. Paling awal ini menunjukkan istibah atau fastabikul khairat sehingga mendapat ridwan Allah. Yang kelima menunda solat tanpa uzur sampai waktunya hampir habis, diancam neraka way. Hampir habislah. Termasuk dan termasuk ciri-ciri solatnya orang munafik. Apalagi sengaja solat di luar waktu, mendekati waktu. habis terus cepat-cepat itu sudah masuk kena-kena ini tadi. Qailul musallin alladzi naum an salatihi sahun. Sahun itu lalai, tidak menjaga. ciri cirinya ciri munafik ya nih An-Nisa 142. Wainaqumu ila sholati qumu ushalal. Malas-malasan enggak cepat-cepat. Enggak segera. Terus hadis terakhir ini Rasulullah sallallahu bersabda, "Tilka shalatul munafiq." Demikian itu adalah shalatnya orang munafik, yaitu jalasa yarqubu shalatul 'asri. Duduk siapa munafik menunggu menunggu asar. Hatta idakaana baina qarnay syaiton Ketika ada pematahari antara dua tanduk setan. Maksudnya sudah ambil terbenam. Fana korok arbaan. Maka mematuk sholat dengan cepat. Maksudnya. Siapa munafik? Empat rakaat Sholatnya penjelit-penjelit boleh jawab. Kayak burung matuk makanan. Ceket-ceket. Layar kurullah azza wa jalfiha illa qalila. Gak ada ingatnya sama sekali dengan Allah. Hati-hati lah. Sholat di akhir waktu, sholat tidak husuk, nggak ingat sama Allah, udah cepet nggak husuk. Itu ciri-cirinya sholatnya orang munafik. Yang terakhir dalil terakhir, Laisha finna mi tafridun inna ma tafrid fi man lam yusalis sholat hatta ya jia waktu sholatil ukhro hina yang tabihu laha. Tidak ada di dalam tidur Tafrid Tafrid itu lalai Jika memang ketiduran Innamat tafrid Sungguhnya dianggap lalai sahun itu Fiman lam yusollis sholat Di dalam orang yang tidak sholat Hattanya aja waktu sholatil uhro Sampai datang Waktunya sholat yang lain Baru dia hinayan tabiulaha Baru bergegas Pada salat. Sudah hampir habis waktunya lagek Cepat-cepat, nah, itu namanya sahud Namanya orang lalai 6 Kemurahan sholat di luar waktu Hanya untuk 3 golongan Perhatikan Musafir yang punya hak jamak kosor Dia boleh menunda Sholat duhur digabung dengan sholat asar Dan sholat maghrib digabung Dengan sholat isya' jamak takhir Menunda sholat duhur Sengaja ingin ditakhir dengan asar ada kemurahan orang yang sedang musafir nih sedang musafir contohnya butuh perjalanan cepat ni kalau mampir salat zuhur dulu tambah lambat ini nanti aja lah takhir tapi kalau di rumah nih musafir tapi mungkin sudah sampai di tempat sengaja menunda duhur sampai asar itu tanda tanya karena nggak ada apa-apa nggak -apa. ada apa-apa walaupun itu hukum aslinya boleh tapi ulama mengatakan tetap tanda tanya ini gimana ini dengan uang mau ketemu Allah kok nggak semangat kalau Nabi di tempat mungkin seringnya itu sholat kosor tapi tidak jamak Mestinya dikosar tapi tidak dijama, tepat pada waktunya masing-masing. Yang ada di Kutubusita itu Nabi di Arafah itu di Musdalifah, kalau di Arafah jama taktim di Musdalifah, jama takhir itu yang ada di hadis. Sama ketika Nabi butuh perjalanan cepat. Nah, kalau kita sekarang kondisinya yang banyak jamak taktim, jamak taktim seperti sholat duhur, asarnya ditarik ke duhur. Seandainya kita bisa sholat tepat waktunya, kosor itu lebih baik, sholatullah waktunya. Tapi boleh taktim, kalau takhir ulama sepakat ada tanyaan, kalau mungkin lah, karena dia akan khawatir kena sahun itu arah arasan jadi nundanya itu bukan karena bukan karena apa-apa tapi karena memang dia males, nah, kalau udah males ini yang kena sahun, kena kusala itu tadi jangan-jangan kamu kusala kamu nafek jangan-jangan kamu itu B, orang yang lupa tapi bukan karena kebiasaan lupa jadi ya ada mungkin karena sibuk apa betul tapi ya mungkin cuma hidup ya sekali itu aja bukan kok tiap hari lupa atau ketiduran karena kecapean atau sakit bukan karena kebiasaan dalilnya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radikan ida ajalahus sayiru ketika mentergesakan pada Nabi apa perjalanan ke safar baru yu akhirul maghrib itu bukhari ini wah keterangan kamu itu baru itu ini bukhari bererti baru nabi menunda maghrib ke hatta yaslaah bainal isya jadi sedang perjalanan itu pingin cepat perjalanannya nggak mampir mampir ditunda terus yang kedua manasia salat lupa salat Tapi bukan kebiasaan haul nama ketiduran anha fakaffaratuha ayi solliha idza zakaraha kafarahnya ya salat ketika dia ingat innahu laisa fil nawmi tafritun sudah di depan Nama tafrit fil yaqdh lalai itu orang yang bangun sengaja nunda salat kalau ketiduran enggak ada masalah Pada nashiah hukum selatan awal nama anha kali usulnya itu adalah pernah kejadian ini hadis terakhir kejadian istirahat malam tidak ada yang bangun sampai matahari terpecah di nabi dan rombongan itu minggir istirahat malam. Yang disuruh jaga itu Bilal. Bilal itu sampai nggak nggak tidur dia cuman nyaga gini tangannya. Tapi ketiduran juga. Nabi juga ketiduran sampai matahari terbenam. Ya sekali itu aja bukan bukan tiap hari. Memang capek betul. Kata Nabi liyakhud kullu rajil biraqsirah ilatih. Ayo, ambil kendahannya semua, pindah ini. Fa'inna hadha manzurun hadorana fi syaiton. Ini adalah tempat yang kita dihadiri setan. Ayo pindah, Ya itu. Jadi ini, seperti ditujukan tadi, kalau sudah paham masalah waktu sholat ini, jangan sampai sholat di luar waktu. karena di luar waktu itu masuk sahun, masuk pusala masuk ciri-ciri kemunafikan ada di luar waktu. Romawi ketiga salat berjamaah. Jadi di materi ini akan ditujukan para ustadz ustazah, para pemimpin dan santri dapat menentukan waktu dan tempat untuk salat berjamaah. Allah kalau kita sudah punya masjid ini. Terus berusaha mendata, menegur, dan menasihati para santri yang tidak solat berjamaah di tempat yang telah ditentukan. Ini tugasnya. Jadi penyampaian materi ini tujuannya itu. Bukan kok dibiarkan saja jamaahnya, enggak ditegur, enggak apa Kemudian yang sudah balik memahami wajibnya solat berjamaah. Kalau sudah balik wajib solat berjamaah. kalau fikih dari madhahib itu berselisih termasuk asyafi'iyah, as as bukan asyafi'i as asyafi'iyah as uh, tidak wajib berjam. makanya yang adzan, yang komad, yang imami mungkin satu orang itu di masjid bawahnya uh, atau dua orang maling imam makanya kelihatan semangat Enggak ada orang paling Jumatan karena di fikih asy tidak salah satu pendapatnya tidak mewajibkan berjamaah. Yang penting salat wajib. Seluruh berusaha agar dapat salat berjamaah. Baik. Salat berjamaah hukumnya wajib. Dalilnya kalau ayatnya warqau maar Rukullah kalian bersama Orang-orang yang rukuk Sallu ma'al musallin Artinya berjamaah Dalil kedua silakan nanti dibaca Yang kita ambil Fa'uharriqa alaihim buyutahum Kata Nabi Demi Allah Aku sungguh telah Sengaja memerintahkan Mengumpulkan Kayu bakar diikat Kemudian aku memerintah salat Di dikomati dan salah satu mimami lalu aku membawa bala tentara beberapa laki-laki untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir sholat berjamaah kata-kata membakar ini oleh para ulama menunjukkan wajib datang berjamaah untuk oleh nanti yang nggak sholat ke masjid itu dibakar rumahnya hadis kedua Man sami'al munadi itu ada tulisan salah munadi mimnya kok putus Man sami'al munadiya munadiya mu mona sambung falam yamna hum min min ittibahi uzrun qalu wamal uzru qala khaufun amradun lam tuqbal min hus-salatu allati sallaa yang mendengar orang yang azan Dia tidak punya uzur untuk mengikuti. mencegah dia untuk mengikuti. Apa uzurnya Nabi? Khaufun takut kepada musuh. Contohnya. Atau sakit yang memang tidak bisa bergerak. Kalau dia memaksa sholat di rumah. Lantuk bal minhu as sholat. Tidak diterima darinya sholat. Adalah di yang dia kerjakan. Kalau tidak diterima. itu menunjukkan sholat berjamaah itu wajib jadi diambil makna tersiratnya sholat di rumah nggak diterima berarti harus sholat berjamaah yang diterima harus sholat berjamaah terus hadis kedua eh ketiga ya tiga orang ada di desa atau di hutan Sengaja tidak didirikan solat berjamaah. Illallah kodis tahwada alehimushepon. Cuali menyambar, merusak pada mereka setan. Jadi kalau ada tiga orang berkumpul, laki-laki, sengaja tidak mendirikan solat berjamaah, pasti tiga ini dirusak. Seperti yang kemarin yang saya cerita itu, nak, waktunya solat berjamaah, yang sambung-sambung disuruh pulang dulu. pulang ya di rus terus saya kan nanya waktu itu lah terus orang-orang pulang itu terus salatnya di mana gitu? ya salat di rumahnya masih berarti nggak berjamaah salat berjamaah nggak ditegakkan malah disuruh pulang salat sendiri sendiri ya kalau salat kalau nunda lagi salatnya di luar waktu di Jakarta tuh ketemu macet itu udah di luar waktu salat bukannya sambung malah tambah pahalanya malah tambah masyiatnya baik kemudian yang hadis berikutnya faalaikya bila maka tetapi olehmu sholat berjamaah ini kan siatnya masalah sholat berjamaah kemudian hadis berikutnya ibnu umi maktum beliau, ibnu ummi maktum ini bercerita kepada nabi nabi saya ini buta Rumahnya juga jauh, tidak ada yang menuntun saya. Apakah ada dispensasi? Saya tidak usah ke masjid. Kalau le Nabi ditanya hal tasmaun Kamu mendengar adan, kul naam. Ya, Nabi maajidul akhiruksotan. Saya tidak menjumai untuk kamu kemurahan, nggak bisa. Buta itu orang buta nggak ada yang nuntun. kan sudah enak alasan buta tok itu kan sudah mantap sana ditambah tidak ada yang nuntun alasan kedua tambah kuat menurut dia tapi nabi tanya kamu dengar azan enggak dengar nabi tidak ada rukhsah harus datang menunjukkan wajibnya sama kemudian ibn abbas ditanya anda huswila antarilah yusumun nahr wa yakumun lain Puasa di waktu siang, ada laki-laki puasa di waktu siang, berdiri di waktu malam. Cuman wala yasadul jama'ah, dia tidak mendatangi sholat berjama'ah. Walal jum'ata, tidak mendatangi jum'atan juga. Wala ibnu Abbas hadha finna, jelas nerokoi, jelas pasti masuk neraka. ini. Menunjukkan ini penguatan wajibnya sholat berjama'ah. Dua kefadolan sholat berjamaah 27 kali lipatnya sholat sendirian Mana? Yang mana? Atas, bawah Yang mana? Waalaikum ya Maka tetap Ya sambil dibaca-baca ya Kalau ada hari kelewatan Maka tetapilah Sholat berjamaah Maka tetapilah sholat berjamaah Fainama Ya'kulu udah benar Maksudnya makan apa serigalah Memangsa kambing yang menyendiri Ya Ada terakhir sudah Dua kefadlan sholat berjamaah 27 kali depannya sholat sendirian Jadi kalau ada orang sholat sendirian mau mengejar sama dengan sholat berjamaah harus sholat 27 kali nambah 26 baru bisa. Tapi begitu itu tidak boleh karena tidak ada sholat wajib lebih dari satu kali kan nggak ada meliputah kan. Ada nama sholat duhur. Kecuali kalau orang punya utang. Punya utang baru dia nyawur. Tapi gak punya. Ada nggak dari Nabi? Biar mantap sholatnya sholat duhur empat kali. nggak ada. nggak ada. nggak boleh artinya. Umpama boleh itu. Umpama boleh. Sholat sendiri itu bisa ngejar harus nambah 26 kali dia. Berarti kan jauh sekali. Kalau besar kecilnya pahala tergantung. tergantung khusyuknya, ingatnya sama Allah, tawaduknya itu, itu yang menentukan besar pahalanya. Tapi kalau lipatannya memang terpautnya segini. Salat berjamaah dulu, Salat berjamaah dapat melebur dosa-dosa. Nah, talilnya. ini disebutkan apa namanya hikmah-hikmahnya, manfaatnya supaya orang semangat. Kalau tadi hukum kan di depan. Hukum wajib. Ini hikmahnya. Man tawadda'a fa astagudu' sumama saya salam aku batin fa salam al-imam wufira lahu zambuhu itu dikaris bawahnya. Wufira lahu zambuhu. Yang pun ini dasar-dasarnya. Empat, Salat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat agung. Mana akum. Law ya'lamunna suma finnida' wassoffil awal. kemudian لم يجدوا الا يستحيم عليه لستحاموا seandainya manusia itu tahu pahala di dalam lidah azan atau saf awal ini menggambarkan jamaah jamaah saf awal kemudian mereka tidak menjumpai tidak bisa azan tidak bisa dapat saf awal kecuali ila yastahimu alai Diundi, lalu terlestarimu, maka pasti mereka mau menerima undian itu, mau dibagi dengan cara pengundian itu. Itunya seandainya tahu kata Nabi, seandainya tahu keutamaannya azan, azan itu lah. Walaupun lagunya lurus-lurus kayak gitu, kalau nak mirip masjidil haram clear. Sapa sing ngandani. <Sanitaran> nih ayo belajarlah. Silakan belajar. Sing nah, rodok anu gitu lah. Arab sithik anu, macam Ini lafaz yang pertamanya yang mana, yang kedua yang mana? Lagunya sama terus. Caranya Caranya sering dengarkan Adhan. Stel tipnya, kalau oh, mau tidur terus, nanti bisa nirukan soal. <tuh> Mana tadi? Nomor lima, barang siapa yang dapat sholat berjamaah selama 40 hari, tidak pernah terlambat, maka ditulis bebas dari neraka dan kemunafikan. Tirmidhi itu. Manshoallallillah fi jamaatin Yudiriku Atagbiratil Ula Apa Kutibalahu Opo Baro'atan Dua kebebasan Yaitu Baro'atun Minan Nars Baro'atun Minan Nifab Ini namanya Atapah Syari Atapah Syari Bukan di kuah Tapi di mesjid Empat puluh hari 40 malam sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan takbiratul ikhram takbiratul ulan, takbiratul ikhram yaitu minan nar minan nifra kalau ulama zaman dulu itu alibadah bukan hanya 40 hari 40 tahun kaya ibn mengatakan saya selama 40 tahun tidak pernah azan kecuali saya sudah di masjid, sebagian riwayat, sebagian dari saya tidak pernah melihat punggungnya orang kalau sholat artinya dia ada di sofa awal, 40 tahun bukan 40 hari kita ini sehari melihat punggungnya orang berapa kali zaman dulu, ada paham, ngejar keutamaan itu luar biasa hendaknya kita paling tidak semangatnya, kemudian melatih diri, dalil terakhir mansallal fi masjid di jamaatin arba'ina laylah 40 hari, 40 malam maksudnya la tafutuhur rokatul ula tidak terlambat padanya rakaat yang pertama min sholatul isya sholat isya ini, ini agak ringan ini 40 hari, pokoknya sholat isyaknya dari rokat awal. Kalau lainnya pokoknya jamaah din. Kata Allah, lahu biha biha'itqan minanna. Merdeka dari itu. karena sholat isyak itu termasuk sholat yang berat bagi orang munafik. Orang yang datang ke masjid dengan niat ingin sholat berjamaah, walaupun tertinggal, sehingga sholatnya sendirian, tetap ditulis pahala sholat berjamaah baginya. Saking Polnya orang niat berjamaah itu sampai salat sendirian di masjid itu masih ditulis seakan akan dia apa salat berjamaah. Itu man tawaddu'a fa wudhu wudhu'ahu wudhu' sempurna summa wajah wajatan dia berangkat menjumpai manusia sudah salat di masjid Allahu azza wajalla Mislah ajariman solhaha wahaborohha. Maka Allah memberi dia seperti pahalanya orang yang solat berjamaah dan menghadiri jamaah. La yang ku sedarikan bin ajarim Pahalanya dia utuh, tidak mengurangi pahalanya orang-orang yang awal itu tak nyetot, tak nyetot kencing orangnya. tak nyetot, tak nonai dengan jemaah orang lain dan utuh dikasih mengarang karena niatnya dari rumah salat walaupun salat sendirian ada yang mutawari ya minta teman ganti teman atau nunggu teman datang umpama enggak itu sudah dapat salat walau salat ini kan menunjukkan ini kan enggak enggak nerangin apakah dia cari teman apa enggak atau salat sendirian Ada yang lafadnya itu langsung walaupun walau sholat wahdahu. Tujuh dapat mengerjakan sholat isya' dan sholat subuh berjamaah diberi pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Itu saking polnya sholat berjamaah sholat isya' terus malam itu juga bisa sholat subuh berjamaah gabung itu seakan-akan sholat semalam suntuk. Kalau isya' to' man sholal isya' di jamaatin Pakai nama Komandis Fan Layli separuh malam. Orang solat subuh itu pakai nama Solail Layla Yang solat subuh tu maksudnya solat isya terus dilanjut solat subuh berjamaah itu apa lengkap satu malam. Ini pentingnya solat berjamaah. Solat berjamaah. Karena kita diusahakan nah, wanita-wanita jamaah sekarang juga dinasehati untuk bisa tertib sholat berjamaah ke masjid pertimbangannya pertimbangannya kalau di rumah secara umum umum ini umumnya masyarakat ya jamaah juga di rumah itu banyak lahannya banyak TV-nya, Kalau enggak, ya sewibuk masak, sibuk macam-macam. Pikirnya itu kurang. Umpama sholat itu ya bisa. Insya Allah secara umum itu terganggu di rumah. Satu itu. Terus yang kedua, pertimbangan kedua. Wanita secara umum itu enggak seperti di Arab. Di Indonesia itu yang sekolah, yang kerja, yang apa, sekluyuran ke pasar-pasar umum. Dan tidak ada yang melarang itu. nah kalau ke masjid nih ke masjid bisa sholat berjamaah nah, kalau ada yang nasihat bisa mendengarkan nasihat insyaallah lebih minim ini kenyataan sekarang kenyataan sekarang nah, dari situlah dinasehati ke masjid nah kalau zaman Nabi benar wabuyu yuthunna khairul lahun. Kalau sekarang bisa dipraktekkan wanita seperti zaman Nabi, buyutun khairul lahun. Buang editofinya, buang itu radionya. Suruh wazkurna ma yutla fi Buang HP-nya. Bisa lah seperti zaman Nabi. Kalau bisa begitu, baru wa buyutun khairul lahun. Pandang begitu. Tidak bisa. itu makanya penerapan dalil itu kadang-kadang dalam satu zaman itu tidak bisa nah, karena secara umum kalau mempertimbangkan zaman itu secara umum. Nah, sekarang kerja biasa wanita laki-laki. Kalau di Saudi kan memang ditoto itu enggak ada wanita kerja dengan laki-laki maksudnya sendiri, sekolahnya sendiri, ke pasar pun ya masih berukut kok sadar. Memang terlindungi. Nah ke masjid. Nah, kalau di sana dibilang. Hmm. Karena memang kenyataannya begitu. Kalau ke masjid justru bisa ketemu laki-laki. Yang bukan marom. Bisa terganggu. Bisa terganggu. Kalau di Indonesia. Kondisinya berbeda. Sangat berbeda. Kecuali kalau betul-betul bisa dikondisikan. Di rumah aman dari fitnah. kemudian memang enggak ja, jarang keluar rumah. Wala tabarrujana tabarrujal jahil itu. Tabarrujal jahil itu ula jalan di Indonesia. Dan tidak ada yang melarang Dari sisi manfaat mudarat ini, <coughs> dalam kaidah disebutkan almaslahatu muqaddam alam mafsadah. Karena Al mafsadah itu kerusakan memang terjadi. Makanya Masalahnya seperti itu karena kondisinya masih seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat tambah kepahaman, tambah apa namanya? kesungguhan di jamaahnya bisa ngempakno apa ngepaskan dengan dalil. dan bersyukur di tempat-tempat tertentu memang bisa sudah bisa dikondisikan seperti itu. Tapi secara umum di masyarakat kita yang kita lihat di jamaah ini kan belum tertib semua ikhtilat antara laki-laki perempuan masih biasa. Kan itu sekolah masih biasa omong-omongan, itu biasa. Nah, kalau mau menertik ya ini dulu yang ditertibkan ini. wanita senang di rumah, senang ngikir, senang ibadah. Walaupun ada TV, tapi TV-nya mati. Tidak dominan ya sekali waktu gitu sesekesan. Tapi ibadah tenangan, jauh dari pelanggaran. Ini enggak yang enggak tertib ke masjid, WA, chatting. Selfie-selfie terus. Apa selfie <tuh> Apa namanya? Laporan-laporan wanita, ibu rumah tangga melanggar. Ya gara-gara sering di rumah itu. Karena pekerjaannya nonton, buka HP, habis itu ke pasar. Pasar, ke mall, kemana, janjian, udah. nggak ada yang nasihati, nggak ada yang jaga. Alhamdulillah. Jaga Allah SWT.